Pak Gita Alex、ya. Silahkan Pak Alex Baik terima kasih i n i sebetulnya itu adalah bibit-bibit Perpecahan bangsa Indonesia Bibit-bibit bagian dari Pengingkaran terhadap Founding Fathers kita Dan ini sebetulnya adalah tugas negara Kalau negara Atau pemerintah sekarang gagal Mengatasi hal-hal seperti ini Inilah yang disebut dengan State neglect atau kelelahan negara Nah untuk itulah Pancasila itu bisa dihidupkan kembali Bukan berarti harus kembali dengan pola orde baru ya Saya pernah sebagai juara de, apa, penataran Pompak itu Itu sebetulnya kan hal-hal yang bagus bisa dipertahankan dari hal orde baru Di hal apa kondisi era reformasi saat ini Sekian, terima kasih Oke, terima kasih Pak Alex Selamat siang Pak Yulis i a n g Bu Silahkan k o m e n t a r n ya Oh ya itu Bu, itu sekolah calon teroris itu Bu Iya, terima kasih、ya. Pak y u Selamat siang Iya Bu Iya, komentar Anda Pak、uh, Saya yakin itu yang mendirikan sekolah atau yang mengajar disitu Nenek moyangnya bukan orang Indonesia kali ya Jadi kalau, kalau bisa lebih baik dia mendirikan sekolahnya jangan di Indonesia バイクのマガシーバーマッパーロシティアスいで、イヤ Pakai ada a g a m a n y a sendiri, gitu. Itu aja. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Titi, selamat siang. Ya, s i l a k a n Ibu Titi. Kalau pemerintah menganjurkan, mewajibkan ya pemerintah tanggung jawabnya, kalau baru dua sekolah ya dicegah dong. Karena seperti dalam rumah tangga, kan diadil, ya dirapikan, dibetulkan tata perilakunya. Apakah jana atau...